malam ini spesial buat Mangun Rejo ngadilui ke Kediri bersama Sonata, ada pula AF Production ada ASA Studio, Doho TV, si rambut jagung persembahkan untuk Anda Cindy Marenta masih bersama Sonata Mangun Rejo, kita goyang lagi Oh, hey. Let's